Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya kali ini saya akan membahas tentang mabok agama ini hmm, karena saya perhatikan akhir-akhir ini banyak orang yang mabok agama padahal sebetulnya tidak ada istilah agama di dalam Islam karena agama itu adalah bahasa sang sekretak dari kata A dan mudama A artinya adalah tidak sedangkan gamma artinya kacau dan tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Islam itu adalah agama karena Islam itu bukan agama tapi Islam itu adalah din dan din bukanlah agama din adalah jiwa Din adalah jalan Malik yaumid din Allah yang menguasai atau Allah raja dari semua jiwa Hari pembalasan Dan yang dibalas di, di yaumil akhir setelah meninggal Atau ketika masih hidup adalah jiwa Adalah rasa Din adalah jalan Jalannya jiwa Al yauma aqna antum ilaqum dinukum wa amantum aleikum. Pada hari di mana jiwa disempurnakan dan jiwa itu akan menjadi imam bagi kita. Jiwa itu akan jadi imam bagi amal-amal yang telah diperbuat. Karena setelah meninggal yang disabit itu bukan bukan agama tapi jiwa. Dan Allah tidak pernah menciptakan agama Agama itu ada setelah nabi-nabi -rosul rosulnya wafat dan itu diciptakan oleh manusia Oleh siapa? Oleh dokter Snook Hagranya Penderplas Dokter Snook Hagranya ini mempelajari Al-Quran sampai ke Arab untuk menghancurkan Islam Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan agama Padahal Islam bukan agama Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Berserah diri, bukan identitas, bukan pengakuan ini Sekarang ini banyak orang yang ngaku-ngaku Islam Tapi tidak berserah diri kepada Allah Banyak orang yang ngaku-ngaku Islam Tapi Islam itu hanya jadi identitas, bukan pekerjaan Padahal Islam itu pekerjaan Nah, sehingga banyak orang yang akhirnya mabok Mabok agama Nah, padahal kalau kita lihat Bahwa kata Allah Janganlah keluargamu, janganlah anakmu, janganlah kecintaanmu kepada dunia membuat kamu lalai padaku. Nah banyak orang yang terjebak dengan kecintaan berlebihan. Tanpa sadar, ketika kita menjadikan agama sebagai hal nomor satu, artinya Tuhan kamu itu bukan, bukan Allah, tapi agama. Ketika kecintaan kepada ulama, kata ulama begini, diturut, kata ulama begitu, Artinya Tuhan kamu itu bukan Allah, tapi ulama. Padahal yang disebut ulama zaman sekarang udah nggak ada. Sebanyak kan pada dasarnya pada umumnya bukan ulama sekarang itu ahli kitab, ahli ngapalin. Ya kalau ngapalin anak saya juga bersantan ngapalin. Tapi saya selalu mewanti-wanti ke anak saya. Anak saya nggak pernah saya deketin, e, maksudnya supaya lebih dekat. Memang ada hal, ada momen-momen, ada waktu-waktu berharga saya dengan anak saya. Tapi tiba-tiba saya lemparin anak saya. Eh apa? Pesantren. Pernah nanya, bi, kenapa sih katanya? Aja dimasukin ke pesantren jadi jauh dengan abi nggak bisa bersama. Kata saya, biar kamu bisa merasakan kemandirian hidup sendiri dan biar abi tidak terus mencintai kamu berlebihan. Karena suatu saat pasti abi meninggal. Dan kalau meninggal, kalau misalnya terlalu dekat kita, terlalu dekat, saya terlalu mengikintai kamu, itu enggak baik. Berlebihan itu enggak baik. Nah, intinya mabok itu kan berlebihan. Intinya mabok apa? Berlebihan, kecintaan kita berlebihan. Kecintaan kita melekat. Ini umpamanya kalau kecintaan kita terlalu melekat kepada duniawi, kepada anak, kepada istri, terlalu cinta. Ini seperti kamu menyuci motor. Motornya dibawa ke steam, tapi kamu gak mau lepas dari motor itu, gak mau turun Jadi akhirnya tukang steam, nyemprotin steamnya langsung Bersama motor-motornya dicuci sama kamu Kan gak lucu Nah itu kemelekatan saya menyebutnya Nah, kalau kemelekatan ini yang terus menerus akhirnya mabuk Mabuk, makanya kalau, kalau cinta terlalu terlebihan ke cewek disebutnya mabuk, pahayang Nah ini mabuk itu gak sadar Pikiran terlalu berlebihan. Ini yang membuat mabuk itu kan pikiran. Nggak sadar pikiran. Mabuk minuman contohnya. Pikir, uh, pi, jadi nggak sadar pikiran. Ini yang ngomong ngaco. Seenaknya aja, seenak kundol. Ah oh, gue boleh terlalu Padahal nggak. Karena dia nggak sadar. Dirinya nggak sadar. Dikuasai oleh nafsu. Ketika orang mabuk. Tapi menurut saya, mabuk minuman itu nggak terlalu berbahaya. Yang paling bahaya di jabatan ini adalah Mabuk agama. Kenapa dia terlalu cinta kepada agama sampai ketika ada orang yang berbeda pemikiran dengannya merasa wooh agama saya di sini nih lo siapa yang minta agama nah, Islam bukan agama kok Islam itu bersalah diri pada allah dan dan din itu bukan agama artinya salah sendiri kenapa din diartikan agama kalau orang yang masih mengartikan din sebagai agama berarti ngikutin pola pikirnya dokter senokagranu orang Belanda yang akhirnya menghancurkan Islam akhirnya Islam di berhasil atau dipicah belah dulu kan Belanda pengen masuk ke Indonesia nggak bisa karena Islamnya kuat karena tidak ada agama waktu itu dininya itu semua sama dini Islam Islamnya itu menyatu, rukun akhirnya rukun iman, rukun islam itu jadi rukun berbeda pemikiran, ya nggak masalah, rukun tapi ketika katanya ngaku Islam katanya ngaku rukun iman percaya pada rukun iman tapi sama orang yang berbeda pemikiran sama kita kok jadi rukun ngabuk lah itu tidak rukun Makanya rukun Islam harus rukun Rukun iman ya harus rukun Ya rukun berbeda imannya sama kita berbeda Islamnya dengan kita ya rukun Nabi aja sama orang kafir jim ini dilindungi Itu karena jiwa Nabi rukun Penuh dengan kasih sayang Itu harus rukun Nah ini banyak orang yang membuat agama kita santai aja ya sambil alhamdulillah tadi siang ada yang ngirim jagung ini kemarin baru saya ngomongin setiap kita nanam jagung pasti tumbuh benalu pasti tumbuh apa rumput jadi artinya kalau kita menanam kebaikan pasti banyak itu hater hater yang ngikutin pasti banyak nggak usah ditumbuhin juga banyak penyakit tapi saya santai aja menikapi itu kenapa karena mereka adalah orang-orang yang mabok agama Mereka adalah orang-orang yang menganggap Agamanya paling benar Padahal tidak ada agama dalam Islam Ada juga din Dan din bukanlah agama Pengertian din yang sungguhnya adalah Berserah diri kepada Allah Islam itu Din itu adalah jiwa Ina dina indawahi Islam Artinya adalah sesungguhnya orangnya jiwanya berserah diri pada Allah, itulah yang akan kembali. Inna dinasungguhnya jiwa. Ing daulahil Islam, yang diterima kembali pada Allah adalah berserah diri. mau apapun agama mau Kristen mau Hindu ya terserah. Yang penting berserah diri pada Allah maka itulah yang akan kembali. Jadi Islam itu untuk rahmatan lil alamin. Bukan terkebalik rahmatan lil islam yang bukan rahmatan lil islam tapi rahmatan lil alam jadi untuk manusia seluruh ini orang masih banyak yang ngaku-ngaku islam tapi akalnya tidak islam banyak orang yang Ya harusnya islam itu ramah-ramah ini kok marah-marah ini karena apa karena kecintaan yang terlalu berlebihan dan itu disebutnya mabok mabok agama ini lebih parah daripada mabok mabuk minuman kenapa? karena kalau mabok ginuman, dia mabok sendiri tapi tidak pernah ngajakin orang buat mabok dia mabok sendiri tapi tidak pernah ngajak orang untuk seperti dia kalau mabok agama, dia udah mabok, udah gitu ngajakin orang untuk sepaham dengannya kalau beda paham, benci beda pemikiran, gak mau, dianggapnya musuh, bukan saudara ini orang-orang mabok ini ini bahaya nih lebih bahaya lagi kalau misalnya didoktrin terus disuruh bunuh diri yalah itu parah overdosis overdosis agama mabok agama ini ini mabok agama ini banyak ini di Indonesia terjadi sekarang mabok agama jangan sadar ya Dia merasa dirinya bener aja orang mau mabok dan kalau mabok minuman maboknya mungkin semalam gitu lah mabok misalnya magrib. Atau mabok malam, ya pagi-panggit kalau dia tidur, bangun dia udah sadar. Gimana coba kalau mabok agama? Seumur hidup dia tidak sadar kalau dirinya sedang mabok. Itulah mabok agama. Kenapa mabok agama lebih bahaya? Daripada mabuk minuman. Karena seumur hidup dia akan mabok. Seumur hidup dia akan merasa dirinya benar. Ini yang saya perhatikan banyak sekali orang yang mabuk makanya lebih istilahnya lebih lebih lah lebih baiklah yang mabuk minuman itu karena dia nggak merugikan orang Lagian dia juga beli minuman beli, beli sendiri kok tapi kalau mabuk agak ngajakin orang terus orang disuruh bayar lagi ke dia huh? orang orang dia ngajakin mabuk sama orang tapi ketika ceramah orang yang bayar lagi buat dia kalau mabok agama kan, eh kalau mabok minuman kan dia sendiri yang minum, dia sendiri yang beli banyak uh, beli minumannya. Ini dia ngajakin mabok ke orang, terus masuk ke mimbar udah gitu ngajakin orang mabok lagi barem barem, maboknya mabok berjamaah itu bahayanya mabok dalam agama. Nah itu kedisbaban apa? Ter, terlalu berlebihan. Saya ingat itu kata kata Gus Dur, keren itu Gus Dur yang bilang ketika kamu mencintai agama melebihi cintamu kepada Allah artinya Tuhan itu bukan Allah tapi Adam. Ketika kamu mencintai e, para ulama dan ahli kitab melebihi kecintaanmu kepada Allah, berarti Tuhan itu bukan Allah tapi ulama. Ketika kecintaanmu e, kepada misalnya kepada kitab melebihi kecintaanmu kepada rasa dirimu, berarti kitab itu e, Tuhan. Tuhan itu kitab. Kecilkah kecintaanmu kepada anak Melebihi kecintaan pada Allah berarti Tuhanmu anakmu. Ketika kecintaanmu kepada isteri melebihi kecintaan pada Allah berarti Tuhan itu istrimu. Ketika kecintaanmu kepada duniawi melebihi kecintaan pada Allah berarti Tuhanmu itu adalah dunia harta. Ini kita jangan jangan berbicara tentang Allah berbicara tentang rasa diri aja dulu. Berbicara sebagai manusia aja dulu. Karena kalau kita berbicara Sebagai manusia Setidaknya ketika kita ngobrol tidak menghakimi orang lain Seperti Tuhan Dan tidak memposisikan diri sebagai Tuhan Orang-orang yang memposisikan diri sebagai Tuhan Adalah orang yang mudah menjudge orang lain Mudah menghakimi orang lain Wah, oh, kapir Adolim, mau sesat Itu berarti memposisikan dirinya sebagai Tuhan Kita bukan Tuhan, bro Apalagi memanajeri Tuhan Oh Tuhan diatur-atur sama kita Kita yang harus diatur-atur sama Tuhan Kita yang harus mengikuti Tuhan, bukan Tuhan yang diatur kita Tuhan ini ancam, Tuhan diajak aja kampanye, gak nah, apa-apa ini nih, mabok agama namanya. Hmm? Apapun itu kalau berlebihan, akan mabok. Betulnya anugerah itu diciptakan oleh Allah untuk apa sih? Bukan untuk binatang kan, bukan untuk serigala, bukan untuk kami, untuk manusia. Hanya permasalahannya di Indonesia ini banyak orang yang berlebihan. Minum anggur satu botol ya mabok lah. Padahal kalau satu seloki itu anggur itu bagus. Apalagi kalau diminumnya malam, diminum malam itu ternyata banyak orang Prancis, orang Rusia yang minum vodka ya, orang Prancis yang minum anggur itu jantungnya lebih sehat. Karena memang cuaca di daerah mereka kan dingin. Minum anggur alangkah bagus buat kesehatan ya tapi coba kalau minum anggur di Jakarta panas terik ya nggak pikiran minum anggur minum vodka di Arab Saudi ya Allah kan panas ditambah panas lagi Pak ini kan penempatannya saja yang salah dan berlebihannya makan jagung juga kalau berlebihan mabok ya makan jagung kalau berlebihan mabok ya sudah yang ya seadanya aja jangan berlebihan kecintaan kepada agama juga seadanya aja jangan berlebihan, kalau kecintaan kepada berlebihan itu membuat kita fanatik dan akhirnya mentuhankan tanpa sengaja sekarang nih, dulu saya pusing juga melihat ini, kondisi lingkungan pas mau pilpres kemudian saya secepatnya beres pilpres ini, secepatnya beres pemilu, karena sekarang lebih parah daripada pemilu-pemilu sebelumnya. kenapa lebih parah? pemilih 01. Pemilih nol buah, buah saling jelek-jelekin, saling nyebar buah, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena Tuhan diajak kampanye. Karena agama diikut sertakan untuk politik. Sampai berlebihan mencintai pasangannya yang dipilih. Akhirnya saling celok, saling maki. Yang Apa sebabnya saya lihat ini mabok-mabok agama? Kok agama dibawa ke politik? Kok Tuhan diajak-ajak kampanye? Sampai ada yang mendoa ya Tuhan, kalau sananya tidak terpilih, presiden pilihanku aku. khawatir tidak ada lagi yang menyembahmu. Memang siapa yang butuh? Allah enggak butuh. Yang butuh itu kita. Aku akan membela Islam ya? orang membela isi Islam gimana ceritanya? Islam itu ya lu walayul alai. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi lagi dari Islam. Islam itu bersalah diri tidak ada cara yang lebih tinggi. Mau Hindu ke, mau Kristen ke, mau Buddha ke untuk kembali kepada Allah ya harus berserah diri. Islam bahasa Indonesianya Dharma Berserah diri kepada Allah bahasa Inggrisnya surrender. Itu paling tinggi tidak tindakan lagi lebih tinggi dari Islam. Lah masa Islam dibela? Lah jadi ngerendahin Islam nomor begitu. Islam dibela. Harusnya kita yang butuh pembelaan Islam, bukan Islam yang butuh pembelaan kita. Saya so, mau bela agama Allah lah. Emang Allah punya agama? Coba tanyain sama Allah. Allah Punya agama enggak? Agamanya apa sih Allah? <gif> yang punya agama itu manusia, aku-akuan, enggak punya Islam. Tapi masih pakai agama-agama kan istilah yang dipopulerkan oleh Snuka Grani. Enggak berarti Tuhan kamu itu Snuka Grani. <tuh> <Snuka. tuh> kalau kamu masih menganggap kalau Islam itu agama, Islam bukan agama bro. Jadi biasa sajalah, lah, jangan berlebihan. Cinta kepada agama, nanti mabok. Mabok udah parah lagi maboknya juga. Kalau kalau satu aliran oh baiknya enggak ampun lu satu aliran. Oh, Masalahnya tapi beda aja pemikiran. Beda aja, jangan kan satu ja, jangan kan dengan beda agama. Satu Islam aja cuma beda pikiran, beda manhaj. Waduh. Benci. Apalagi itu ada tuh aliran yang ketika orang bertamu katanya sampai lantainya aja diempel. Sampai kursi bekas duduknya jadi dianggapnya najis itu. Berbeda pemikiran melulu. Oh, dia Kenapa jadi begitu? Karena mereka mabok, kecintaannya yang terlalu berlebihan. Makanya biasa aja lah, jangan terlalu berlebihan, santai hmm. aja, dinikmati hidup, jangan dipikirkan, dinikmati pakai rasa, kan? Dan kalau mabok agaminya bahaya, karena selain dirinya mabok, dia juga ngajakin orang untuk mabok, apalagi sampai ngajakin orang untuk bunuh diri, ini lebih bahaya, overdosis. Cobalah kalau misalnya anda kalian Yakin rukun iman, rukun Islam ya rukun lah sama siapapun. Walaupun berbeda agama, walaupun berbeda pemikiran ya rukun. Tujuan kita kok sama sama Allah. Hanya beda jalan yang nggak masalah. Gak beda jalan misalnya orang mau pakai garuda air, Ren. orang mau pakai misalnya penerbangan Emirates Emirat Arab nggak masalah. Yang penting nyampe lah ke Arab gitu. Yang penting nyampe lah ke Amerika walaupun berbeda penerbangannya. Seperti itu. Maksudnya, Jadi berbeda penerbangan berbeda awak, berbeda raga. Itu memang Allah ciptakan buat rukun. Rukun Islam, rukun iman supaya rukun lah. Masa sambal aja, kita bikin sambal aja. Kita bikin sambal, itu kan ada tomat, ada cabai, ada cengkeh, ada ada gula, gula apa? aren, ada ada garam. Kan beda-beda. Disebut sambal nggak kalau cuma tomat? disebut sambal enggak kalau cuma apa cuma cabe bukan sambal sambal itu ada cabenya ada asamnya ada tomatnya ada bawang merahnya ada bawang putihnya berarti kan perbedaan itu menjadikan nikmat berbeda itu rahmat kenapa sih harus sama mulu ngambok nih kalau oh, oh harus sama begini pemikirannya harus begini harus seragam enggak nggak seru duniawi kalau seragam Muka kita aja nih, yang sebelah sini dengan sebelah sini beda Saya pernah, saya karena saya pelukis Saya nyobain pernah isi misang, dipoto orang itu Mas, kalau misalnya mau dilukis, potong dong lukisannya Dia uh, potong Dipoto Saya potong sebelah itu Digunting, di, di crop, di scan, di crop Pakai komputer, pakai... Uh, apa... Pakai Corel Draw, Terus di mirror. Muka yang sebelah kanannya di mirip ke sebelah sini, ternyata ketika disatuin, itu jadi beda wajahnya. Jadi bukan dianya lagi, bukan bukan dirinya lagi. Ter, karena ternyata wajah kanan dengan wajah kiri itu beda. Mata kanan dengan mata kiri itu beda. Itu dalam tubuh kita aja udah beda. Telinga kanan dengan telinga kiri itu beda. Nggak ada yang sama. Biarpun itu kembar identik, itu pasti ada bedanya. Luar biasa lu, itu membuat perbedaan. Coba kalau sandinya misalnya, tubuh kita harus sama. Mata harus sama, mata semua lah. Bukan monster dong. Eh Islam kok harus sama semua pemikiran harus begini. Nah itu mah mabok. Orang mabok kan lihat orang matanya semua, gitu telinga semua. Nah kan di dalam wajah kita aja, di dalam tubuh kita itu beda-beda. Ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada dagu, ada ini. Itu kan dalam tubuh aja udah beda-beda. Beda fungsinya, beda beda apa beda beda bentuknya enggak tubuh aja dalam diri kita nah, sekarang kenapa kita harus membenci perbedaan hanya cinta hanya suka hanya dia ya, hanya kasih sayang hanya karena sama pemikirannya karena satu ihsan karena satu ide karena satu filsafat karena satu pemikiran karena satu, merasa wah satu paham nih dengan saya baik tapi beda paham aku benci nah, mau lo wajah kamu Mulut semua, gigi semua, makanya kita kita kan itu satu kesatuan berbeda-beda agar rukun, itulah rukun Islam, turak rukun iman. Kalau kita iman kepada Allah berbeda-beda itu dijadikan saudara, rukun. Makanya kamu berbeda pemahaman dengan saya pun nggak masalah, berbeda badan sekalipun dengan saya ya nggak masalah kan karena kita diciptakan oleh Allah sengaja berbeda. Mentimun tidak bisa dipaksa untuk tumbuh seperti cabai Begitupun cabai tidak bisa dipaksa untuk tumbuh seperti jagung Ini semua punya habitatnya masing-masing Gak bisa orang dipaksakan untuk satu idealisme bro Kalau orang dipaksakan untuk satu pemikiran dengan kita Itu namanya mabok Mabok agama Udah dirinya mabok, ngajakin orang buat mabok lagi Ya ampun Nah ini bahaya makanya saya bilang, menurut mending orang mabok minuman, gak nah, ngajak orang, apalagi gak nyampe ngajakin orang bunuh diri, kalau mabok agama itu bahaya, ngajakin orang jihad bunuh diri lagi, <laughs> kan lucu ya mabok agama itu, kalau mabok minuman, sekarang dia mabok, besoknya dia udah sadar, kalau mabok agama juga, seumur hidup, selama dia hidup mabok aja terus, sampai mati dia, mama sih mabok, karena apa? karena merasa dirinya benar, karena dia merasa apa yang ada di pikirannya paling benar itu kan mabuk. Orang mabuk kan gitu. Jadi orang mabuk kita harus apa? Memaklumi. Dia belum sadar. Karena orang mabuk orang enggak sadar kok. Enggak sadar dirinya. Karena dia masih terjebak oleh pikirannya. Mabuk kan dikuasai oleh pikiran yang ngaco. Pikiran yang enggak sehat dan enggak normal. Makanya bro, bangun. Kita sadar, jangan mabuk. Jangan sampai berlebihan kecintaan kepada Duniawi, kepada anak, kepada istri Pada duniawi, jangan terlalu berlebihan Karena berlebihan mengakibatkan mabuk ya yeah. Semoga video kali ini Bermanfaat untuk kita semua Terima kasih Yang sudah subscribe Dan like juga Dibunyikan ya Biar saya terus bikin video-video Yang baru, membahas yang Lebih baru, dan request-request Dari anda akan, insya Allah akan saya tayangkan satu persatu ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh